Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistio melihat, salah satu cabang olahraga di tanah air yang mulai melakukan pola kaderisasi serta pembinaan yang cukup baik adalah cabang atletik. Meski demikian, Hermawan juga merasa miris melihat persoalan minimnya dana yang tersedia bagi cabang atletik, yang menurutnya bakal mempengaruhi pembinaan serta masa depan atlet-atlet atletik nasional. Untuk melanjutkan bahasan atas strategi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, Mengapa Bapak merasa miris melihat persoalan di cabang atletik? Ya, gini, e, apa? saya baca laporan Kompas itu nangis saya gitu. Mereka diminta hidup Spartan di ini, e, apa? tapi ya tinggal di setengah bedeng karena itu di bawah Stadion Madya, disekat-sekat di meskipun pakai AC tapi kan pakai kayu triplex gitu. Dan dan e, tidak komprehensif gitu loh. Ya pasti alasannya klasik karena... Dananya terbatas gitu. Tetapi kalau eh, kita lihat pola pembinaan individual dulu yang dilakukan oleh keluarga Nasution untuk eh, apa atau keluarga e Ireng dulu untuk item-item untuk eh, renang itu kan hasilnya jelas gitu. Coba kita ngomong Indonesia nih kita bukan ngomong orang per orang atau ngomong satu klub, dua klub gitu. Lantas seberapa besar urusan dana berpengaruh bagi pembinaan atlet nasional Pak Her? Eh, itu hanya berperan 50% ya Berperan 50% memang tanpa dana kita gak bisa lah membina gitu ya Tetapi dana bukan satu-satunya Orang yang punya dana banyak ya Tapi tidak tidak punya hati nurani untuk uh, kegilaan istilah kita di olahraga itu Orang yang ngurus gila dengan cabang olahraga itu Tanpa kegilaan gak akan berprestasi per, uh, juga gitu ya, kalau saya mensponsori kegiatan saya punya duit terus saya bina satu cabang olahraga gila betul saya nganggir kan. tapi e, ini tanpa hati jadi karena saya keluar duit saya ikut ngatur-ngatur hmm. e, misalnya kita butuh ngirim 10 atlet 10 atlet itu pelatih milih dari nomor 1 sampai nomor 10 saya hanya setuju nomor lima sampai nomor sepuluh, terus saya tambahin lagi nomor sebelah sampai lima belah suka-suka saya gitu. Nah ini yang rusak gitu, dan selalu sikapnya, loh saya kan eh, yang ngasih duit, mau apa lho nah, gitu. Dan ini kejadian di semua cabang olahraga. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, PASFM.